Assalamualaikum Sudarlun, berita malam edisi hari ini Jumat 7 Oktober 2016 dibacakan Ardiansyah 25 kelompok tani di Aceh Tengah terima bantuan traktor Warga Kuala Baru datangi rumah wakil Bupati Aceh Singkil Puluhan wartawan dari Lok Smawe dan Aceh Utara gelar aksi Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram BFM Brita je mala menjuseerkan di radi Lawer Sim parkoma na FM v četegara. Ra viti 9 FM dan radi Rimba pa je 9,1 FMlomal. Mila Brita dan laporans lengkapnje, danji strum Strabij Een. Darlun sebanyak 25 kelompok tani di Kabupaten Aceh Tengah menerima bantuan traktor roda 2 untuk mendukung program suasembada pangan. Mesin traktor sebanyak 25 unit diserahkan langsung oleh Bupati Aceh Tengah, Insinyur H. Nasarudin, MM, di Aula Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan setempat Kamis pagi. Kepala Dinas Pertanian Aceh Tengah, Insinyur Nasrun Liwanza, mengatakan penyerahan traktor ini merupakan bantuan pemerintah melalui sumber daya APBN sebanyak 18 unit ditambah 7 unit dari APB Aceh Tengah. Pengadaan traktor untuk mendukung program suasembada beras. Selain traktor untuk mendukung suasembada, pihaknya juga terus meningkatkan pembangunan irigasi, pengadaan bibit unggul, penyaluran peptis cida, pupuk, dan peningkatan jalan usaha tani. Kebutuhan traktor belum cukup dan masih perlu diadakan kembali secara berkelanjutan untuk mendukung program tersebut. Bupati Aceh Tengah Insinyur Nasarudin MM mengatakan traktor yang dibagikan kepada kelompok tani untuk dimanfaatkan secara efektif oleh anggota kelompok tani. Selain itu, Nasarudin menekankan traktor yang dibagikan tersebut dirawat secara berkala agar tidak rusak. Sudarlun warga Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil ramai-ramai mendatangi rumah pribadi Wakil Bupati Aceh Singkil Dul Street Jumat pagi di Desa Sukarjo Simpanganan kedatangan warga bukan hendak unjuk rasa melainkan memastikan Dul musrid yang dikenal dekat dengan semua kalangan itu ikut mencalonkan diri sebagai bupati Aceh Singkil warga datang ke rumah Dul musyrid menggunakan puluhan mobil di tengah hujan teras mengguyur kawasan itu kehadiran warga dalam jumlah banyak tersebut sempat membuat Dul musrid terkejut meski demikian tamu yang datang tetap diberi makan Masrul putih masyarakat Kuala baru Keinginan rakyat kecil khususnya dari Kuala Baru agar Dul Musrid ikut mencalonkan diri sebagai Bupati Aceh Singkil sudah tidak tertahankan lagi. Mereka menginginkan adanya pemimpin yang mau dan mudah ditemui rakyatnya. Sementara itu Dul Musrid menyatakan tak menyangka ratusan warga Kuala Baru datang jauh-jauh melewati sungai hanya untuk memberikan dukungan kepada dirinya. Dul Musrid sangat berterima kasih kepada warga Kecamatan Kuala Baru atas dukungan dan doa yang diberikan kepada dirinya untuk bertanding dalam pilkada. Darlun puluhan wartawan yang tergabung dalam aliansi jurnalis independen dan persatuan wartawan Aceh di Loksmawe dan Aceh Utara, Jumat pagi menggelar aksi. Aksi ini untuk mengecam tindakan Oknum TNI yang melakukan tindakan kekerasan terhadap wartawan di tanah air dalam dua bulan terakhir. Aksi wartawan dimulai pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di Taman Riadah. Para wartawan berorasi secara bergantian, selanjutnya masa menggelar Long March, terakhir masa membacakan pernyataan sikap. Koordinator Aksi Agam Khalilullah menjelaskan sederet kasus kekerasan terhadap jurnalis masih terjadi dalam dua bulan terakhir, seperti pelecehan terhadap seorang wartawati di Medan, terbaru adalah pemukulan terhadap jurnalis Net TV di Madiun. Pihaknya memandang rangkaian kekerasan ini merupakan bukti bahwa masih ada anggota TNI yang tidak memahami kerja-kerja para wartawan. Mereka meminta Oknum TNI yang melakukan kekerasan terhadap jurnalis di Madiun dan di Medan segera diadili di pengadilan militer. Wartawan juga mendesak Panglima TNI agar segera melakukan reformasi birokrasi di tubuh TNI agar tidak mengedepankan kekerasan dalam menyikapi setiap masalah. Dalun Masjid Fatullah Jannah di Kampung Kala Pegasing, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah mulai dibangun. Sarana ibadah yang sebelumnya hanya berbentuk menasah dibangun menjadi masjid lantaran mulai tidak tertampung jamaah yang beribadah. Pembangunan Masjid Fatul Jannah ditandai dengan dilakukan peletakan batu pertama oleh Wakil Bupati Aceh Tengah, Dokterandes H. Khairul Asmara, Kamis pagi. Setelah dilakukan peletakan batu pertama, masyarakat Kampung Kala Pegasing langsung melakukan gotong royong membangun masjid. Ketua Panitia Pembangunan Masjid, Munawardin, menyebutkan masjid yang dibangun itu awalnya merupakan menasah, namun karena sempit dan tidak lagi mampu menampung jemaah untuk beribadah, sehingga menasah diusulkan dibangun menjadi masjid. Salah satu warga yang menghibahkan tanahnya seluas 33 x 44 meter guna perluasan pembangunan masjid. Dana pembangunan masjid yang akan didirikan itu merupakan hasil swadaya masyarakat Kampung Kala Pegasing dengan jumlah total 106 juta rupiah. Sementara dana yang dibutuhkan untuk pembangunan masjid ini diperkirakan mencapai 2,6 miliar rupiah. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudahlun rumah milik Sahidan perwira TNI berpangkat kapten di desa Lipat Kajang atas kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil di Bobol Kawanan Maling, Kamis dini hari Kawanan Maling yang membawa kabur dua unit sepeda motor, telepon genggam serta dompet milik korban. Kapolres Aceh Singkil AKBPM Riduan mengatakan Kawanan Maling beraksi di rumah milik Sahidan saat sang yang punya rumah sedang tertidur lelap. Korban baru mengetahui rumahnya di Satroni Maling Kamis pagi pukul 05.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu Kapten Syedan hendak melaksanakan salat subuh. Ia sontak saat mengetahui dua unit sepeda motor jenis Honda Vario dan Bid yang diparkir di ruang tengah rumahnya sudah tak ada. Telepon genggam serta dompet milik korban juga ikut raib. Pencuri masuk melalui pintu belakang rumah. Kerugian yang dialami korban ditaksir 25 juta rupiah. Korban yang merupakan personil TNI sudah melaporkan kasus pencurian yang menimpanya ke Polsek Simpang Kanan. Sudah angin kencang disertai hujan deras kembali melanda wilayah Sabang. Kendati cuaca buruk terjadi namun transportasi laut, balohan Sabang, Ulele Banda Aceh dan sebaliknya tetap lancar. Amatan di lapangan cuaca buruk berupa hujan deras disertai angin kencang, yang terjadi secara berulang kali melanda wilayah Sabang sejak Kamis sore kemarin hingga Jumat siang tadi. Walau demikian, cuaca buruk belum mengganggu pelayaran kapal penyeberangan balohan Sabang Ulele, Banda Aceh, dan sebaliknya. Kasukbat TU UPTD Pelabuhan Penyeberangan Balohan, Agustiar, mengatakan, meski angin kencang disertai hujan melanda wilayah Sabang, namun kapal cepat dan kapal lambat masih tetap beroperasi mengangkut penumpang dan barang Dari Balohan, Sabang, Ulele, Banda Aceh, dan sebaliknya, sesuai jadwal yang ditentukan. Kapal lambat KMP Tanjung Burang hari ini berlayar mengangkut penumpang dan kendaraan 2 trip, yaitu trip pertama berangkat pukul 7.30, dan trip kedua pukul 14.00. Sementara kapal cepat berlayar 3 trip, pertama pukul 8 pagi, trip kedua pukul 14.30, dan trip ketiga pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Zerlun Jupiter Gulo, pelaku tunggal pembunuhan Rusli, 43 tahun, akhirnya ditangkap Polsek Pecut Setuan, Sumatera Utara, Kamis malam. Pelaku mengaku nekat membunuh korban, karena lebih dahulu diancam korban dengan pisau. Kapolsek Pecut Setuan Kompoleman Zendrato, mengatakan tersangka Jupiter ditangkap dari tempat persembunyian di kawasan Pantai Labu, di Sumatera Utara. Polisi turut menyita barang bukti seperti sepeda mini milik tersangka dan barang bukti lainnya. Sementara pisau yang digunakan tersangka menusuk korban belum ditemukan. Berdasarkan keterangan saksi, pembunuhan yang terjadi di kediaman Rusli di Jalan Melur 17 Percut Setuan Deli Serdang di awali niat tersangka mengambil sepeda motornya yang ia gadaikan kepada korban. Karena tidak disertai uang tebusan, niat korban diacukan. Korban tewas setelah ditikam tersangka. Sementara menurut tersangka korban yang lebih dahulu menodongkan pisau karena keselamatannya terancam tersangka langsung menangkap tangan korban dan menikam korban. Namun tersangka tidak menampik kalau akar masalah kasus ini diawali niatnya mengambil sepeda motornya yang digadaikan kepada korban. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permaiskian Berita Malam edisi Jumat 7 Oktober 2016.